Siang Pak Tony Siang-siang s siang. i l a k a n Pak ya. ya sebenarnya kalau di toleransi itu aneh gitu loh Semuanya hanya di toleransi Nanti pulangnya lebih cepat di toleransi Datang kembali kerja di toleransi Bapak Presiden kita aja udah n g a n t o r tanggal 5 ini Nah saya bingung kenapa orang di Indonesia itu gak ngerti Kalau masuk tanggal 5 Ya yuk pulang tanggal 2 lah dari kampung kalau takut macet Sampai s i h tanggal 4 paling lambat ya tanggal 5 bisa masuk Kalau masuk jam 8, ya d a t a n g lah jam enam, Tapi itu nggak bisa seperti itu. Segala macam ditoleransi. Ya negara kita akhirnya d i negara yang cuman ekonomiya tertoleransikan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony atas komentarnya. Halo Ibu Wibi. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Ya, namanya juga Bupati Bogor kan, itu anak kualat. Jadi selalu yang negatif aja yang dia s e t u j u i Itu aja deh sayang. Terima kasih Ibu Wibi. Siang Pak Andre. Ya. b a i n y a b e k a Spreman t Ibu ini juga dia m e n y a l a n k a n Seperti itu Ya n gak salah yang dia m e n d i d i k a n a k s n a k n y a seperti i a n a t sih Pak Ada penafor selanjutnya Bapak Akbar Ya semasingkat aja Masa di Kota Bogor Memang gak akan bisa tegas Ini dia secara moral juga Sudah menunjukkan di mata r a k y a t n y a sudah minus gitu Kemarin terang-terangan Kawin dengan empat e kalinya dengan anak HBG Itu terima kasih Pak Andi, siang Pak w i j a y a Iya, saya cuma berkomentar b e gini, Pak. Ada pepatah lama yang mengatakan kalau gurunya kencing berdiri, anak muridnya pasti kencing berlari. Itu aja, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Wijaya. Ada Bapak Andi. Selamat siang. silakan, Pak Andi. Oh, masalahnya, Pak Wali kotanya lagi bulan madu, Pak. Ya, kasih. terima kasih, Pak Andi. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore. Ya, silakan. Kalau saya pikir Ma itu mau cari apa ya sama anak buahnya ya, biar dibilang katanya pemimpinnya baik tuh, pemimpinnya perhatian tuh sama anak buahnya tuh, biar mau dipilih lagi kali tahun depan begitu maksudnya. Ya, makasih. Pak Rudi, silakan. h Selamat siang. Ya, silakan Pak. Iya, saya rasa itu tidak komit dengan sebelumnya dan saya rasa untuk. Kedepan tidak d i b i l i lagi wali kota Seperti itu karena tidak membuat disiplin Para pegawai negeri Di lingkungannya sendiri Udah, dah, Ya terima kasih Pak Rudi Pak m u l t i Selamat sore s i l a k a n Saya l e pas dari itu ya Saya bukan orang politik Tapi saya dari Semarang tadi jam 8 malam Baru sampai Tol Cikarang ini karena macet Jadi anda bisa bayangkan ya サラサギニアンスターサ<プ>ニ<ス>ー<プ>、オリコタボコニカスティアンスター。 どうも。 よし a t よしよ i よ a よ a よしよしよしよし a し a しよしよしよしよしよしよし i しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ a よしよ i よ a よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ g よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし a t よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ a よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ s よしよしよし i しよしよしよしよしよしよしよしよしよし n しよしよしよしよ e よ e n ya Jadi ya bolos, ya malas Bener, bagus tuh dia Nah, kalau tadi Bapak Tadi komentar di tol macet ya Orang kalau mau masuk Senin, ya paling n gak g Cuma satu-satu sudah b a l i n Gak g ada alasan masalah macet Masalah tiket, masalah macem-macem Cuma-cuma -macem. alasan Alasan aja, saya gini Oke, terima kasih, selamat siang Terima kasih, selamat siang juga Pak Yusius、yes. Baik, kita cukupkan yang d i sini Mitra Bisnis Business, Untuk Bisnis Man o p i n i Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Hasna, selamat malam Selamat malam Bagaimana selamat opini Anda Ibu? Itu wali kota memang aneh ya Itu yang baru m e n i k a h lagi itu kan Cara berpikirnya memang aneh Perlu diperiksa psikiater itu Terima kasih Selamat malam Pak Iwan Selamat malam Opini Anda silakan Bapak wah ini terus terang peraturan yang aneh jangan-jangan sebentar lagi bisa keluar peraturan kalau rakyat susah makan menjara dikasih a d i toleransi benar itu wali kota、uh. terima kasih terima kasih kumali Pak w a n dan saya, saya sudah berhubung dengan Ibu Wati kali ini selamat malam Ibu, ya, malam, Ibu.、Uh -huh. silahkan Bu, itu yang kayak begitu masih dipensiunin tuh b u、uh. Bu baik Yeah. <laughs> Terima kasih, Ibu Wati, dan...